Wa ashadu anna muhammadan abduhu لا rasuluhu بعده. nabiya ba'dah Qala rabuna jalla wa'ala Fil quranil karim Ya ayuhal ladhina amaluttakullaha Haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antumuslimun Fa inna asdakal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wasyaral umur muhdathatuhah Fa inna Wa ada bid'atin walaupun wa kebenaran, walaupun ada kebenaran, walaupun ada kebenaran, walaupun ada kebenaran, walaupun ada kebenaran, walaupun ada kebenaran, walaupun ada kebenaran, walaupun Iman dan takwa semakin berkualitas, semangat ibadah bertambah, dan kita semakin, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita pun berharap melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, tolabul ilmi, menuntut dan mempelajari ilmu agama, memperdalam pemahaman kita tentang Islam akan semakin mencerahkan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran tentang kehidupan di dunia ini. Salah satunya adalah mengubah mengubah kesan ibadah itu menjadi beban yang memberatkan kita tidak bisa mengingkari bahwa kesan-kesan seperti ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin ibadah justru dijauhi ibadah malah dihindari ibadah dianggap ribet ibadah Dinilai Menyusahkan Nah pemikiran seperti ini harus diubah Karena Tidak demikian ibadah itu Diperintahkan Tidak seperti itu ibadah disyariatkan Secara tegas Nabi Muhammad SAW Ad-dinu yusrun Itu tegas sekali Nabi Muhammad SAW mengatakan Bahwa ad-dinu Yusuf, agama kita ini adalah agama yang dibangun di atas kemudahan dan kemudahan. Walan yusya, walan yusya jadzīn, aḥadun illā galabah. Ketika seseorang itu beragama secara ekstrim, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, melampaui dan melebihi batas-batas yang telah ditentukan dia mempersulit diri sendiri padahal agama itu ditetapkan mudah tapi dia persulit diri sendiri nah orang yang seperti ini kata Nabi SAW illa ghalaba dia sendiri nanti yang tidak akan mampu ya. dia sendiri yang tidak akan mampu sebagai contoh aja ini Zikir yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa bentuk ibadah. Saya ambil sebagai contoh, dan ini apa namanya masih lumayan segar dalam ingatan adalah zikir ketika melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah tujuh kali putaran dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Di dalam agama kita menurut tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat melaksanakan tawaf, zikir yang dibaca itu hanya satu ketika ya rahimahullah ketika mulai tawaf sejajar dengan hajar aswad demikian juga ketika memulai putaran kedua sejajar hajar aswad sampai putaran yang terakhir yang ketujuh untuk putaran yang ketujuh ya. itu seperti saat-saat seperti ini karena tidak mungkin mencium secara langsung atau yang lain mengisyaratkan dengan tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar satu yang kedua Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam adalah antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Kaabah itu ada 4 sudut. Ini sudut Hajar Aswad namanya. Yang ini rukun Yamani. Nah, antara sudut rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad ini hanya membaca cukup sekali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina azabnya. Selain itu, kita diberi kebebasan untuk memilih doa, zikir, termasuk juga membaca Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemarin saya menemukan di laci hotel tempat kita menginap, itu buku panduan haji dan umrah untuk jamaah dari Mesir Di situ disebutkan penulisnya judulnya, penerbitnya satu buku, beberapa puluh halaman yang apa namanya beberapa halaman itu bahkan sampai hampir 10 halaman itu khusus zikir ketika tawaf zikir ketika tawaf jadi antara Rukun Yamani, eh, rukun Hajar Aswad tadi, sampai Hijir Ismail, itu ada doanya khusus. Lihat misab penampungan air itu hujan ya, abisaya, itu lihat itu ada doanya sendiri. Nanti berhenti di Hijir Ismail ada doanya sendiri. Dari sini sampai sini ada doanya. Sini sampai sini ada zikirnya. Sini sampai sini ada zikirnya. Putaran kedua juga begitu. Tapi doanya berbeda. Doanya berbeda. Dari Hajar Aswad sampai Hijri Ismail. Putaran pertama doanya A. Putaran kedua doanya B. Putaran ketiga doanya C. Jamaah Indonesia umumnya juga seperti itu. Ya. Tiap kali putaran tolaf mengelilingi Ka'bah itu. Ada zikir tertentu yang berbeda antara putaran pertama, kedua, sampai yang ketujuh. Panjang-panjang lagi. Coba bayangkan, kalau yang berangkat melaksanakan umrah ataupun haji ketika tawaf adalah orang yang sudah tua. Atau tidak lancar membaca Al-Quran. Atau orang baru masuk Islam. Atau bahkan yang lancar Membaca tulisan Arab sekalipun, Bagaimana dia bisa khusyuk Melaksanakan doa? Beban untuk menghafalnya Sudah luar biasa Kalaupun membaca Bagaimana dia bisa khusyuk membaca Kalau misalkan yang dia baca Translate ke bahasa Indonesia Arab yang di Indonesia kan? kan? Allahumma jadi Allahumma itu belum terjemahnya lagi, iya kan tulisan Arabnya, transliter bahasa indonesia terus terjemahnya ada tiga berususun itu. So, jadi orang Tawaf itu sudah mau Tawaf aja udah anu, udah takut duluan. Apalagi kalau ditakut-takutin sama pembimbingnya, harus dibaca mak ini towafnya biar fadlilahnya keutamaannya, pahalanya, jangan sampai keliru, jangan sampai terlupa. itu kalau ditelusuri ditanya sumber dan referensinya dari mana zikir-zikir seperti ini nggak ada jawaban yang pasti. Kalaupun memberikan jawaban cuma katanya menurut ini menurut itu. Tapi kalau ditelusuri di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ada dan tidak akan bakal ketemu. Itu satu contoh saja. Contoh yang lain orang berwudu, ya, orang berwudu di sebagian saudara-saudara kita, ketika berwudhu tiap-tiap anggota wudhu, tiap-tiap anggota wudhu itu ada doa-doa tertentunya kan itu, ini ada doanya sendiri berkumur doanya sendiri membasuh wajah ada doanya sendiri membabak mencuci tangan ada mengusap kepala ada cuci kaki ada doanya sendiri, maşallah. Kau muslimin Dibuat Merasa susah Dan mengalami kesulitan untuk beribadah Mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fala hawla wa laquwata'ilam Agama kita itu Mudah Alhamdulillah Jadi kita yang Sudah berusaha aktif Untuk mengkaji agama lebih dalam mudah-mudahan terus tercerahkan sehingga kita semakin yakin bahwa agama kita itu sangat mudah sekali dalam artian ibadah yang disyariatkan Allah Jalla wa ala bukanlah beban yang memberatkan ibadah apapun itu ketika ada diantara kita saat menjalankan ibadah, merasa berat merasa susah maka bukan ibadahnya yang dipermasalahkan tapi kita yang menjalankan ibadah tersebut nah, kita yang menjalankan ibadah tersebut apakah ibadah yang kita jalankan itu sudah sesuai dengan aturannya apakah ibadah yang kita kerjakan itu memang sudah diniatkan lillahi ta'ala nah, itu harus diperiksa nah, maka maka eh, aktivitas keduniaan kita Diistirahatkan dan diliburkan itu Bukan hanya Bertepatan dengan tanggal merah seperti hari ini Baru bisa istirahat Jangan berpikir seperti itu Jadi sebulan Penuh kerja atau seminggu Kerja terus Pikirnya liburannya kapan oh, Liburan masih lama Masih tiga hari lagi Liburan aduh dua hari lagi Satu hari nunggu liburan susah sekali Kapan istirahatnya kerja terus nih akhir tahun sudah ngintip kalender tahun depan yang ada tanggal merah liburan panjangnya berapa kali ya dan itu bahkan sudah ada yang share ya tahun depan 2019 jumlah tanggal merahnya ada sekian ya. yang kemungkinan bisa disambung sampai empat hari lima hari itu dua kali termasuk yang sekarang ya kan bisa liburan apa pulang kampung dari jumat sore ya kan sabtu memang liburan Iya kan ahad liburan senin diganti sama hari yang lain. Iyinkan. Jadi kenapalah berapa hari sabtu ahad senin selasa selasa sore baru pulang agak terlambat sedikit mohon maaf macet padahal enggak <tuh>. tahu kita <tuh>. nunggu musim liburan kapan musim liburan kapan istirahatnya nah, kapan istirahatnya. Nah kita yang sudah belajar dan masih terus ingin belajar karena yang kita pelajari masih sangat sedikit eh, apa namanya insyaallah sudah mulai mengerti dan mulai memahami tinggal kita tekuni dengan baik bahwa ibadah yang dikerjakan itu sebenarnya apa termasuk langkah untuk mengistirahatkan hati dan pikiran kita yang telah disibukkan dengan aktivitas-aktivitas keduniaan Dengan beribadah Saya ulangi kembali Dengan beribadah Kita itu sedang mengistirahatkan Hati dan pikiran Mengistirahatkan badan juga tentunya Dari aktivitas-aktivitas keduniaan Jadi kapan istirahatnya kerja? Ya ketika ada kesempatan beribadah Itu istirahatnya kita Bukan malah dibalik Ibadah itu menjadi beban Al-Imam Abu Dawud Rahimahullah Di dalam Sunan Abu Dawud yang kemudian disahihkan oleh Asyikhan Al-Bani Dalam sahih Sunan Abu Dawud 4172 Demikian juga Asyikh Mukbil Bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah Dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih jilid 2 Halaman 80 atau 81 di dalam riwayat itu ada seseorang yang menurut salah satu perawi itu berasal dari kabilah Khuza'ah seorang sahabat tetapi tidak disebutkan siapa namanya dan bagi kita umat Islam asalkan itu dipastikan seorang sahabat walaupun tidak kita tahu namanya tidak perlu dipersoalkan karena para sahabat itu terpercaya semuanya tidak ada yang apa tidak ada alasan untuk mempertanyakan benar tidaknya kalau sudah sahabat pasti jujur amanah adil ada seorang sahabat dari Khuzaah menyampaikan sebuah pernyataan kata beliau laitani salatu fatarahtu kata beliau rahimullahu taala saya pengennya segera sholat biar cepat istirahat saya pengennya segera sholat supaya cepat istirahat faka'annahum abu alaihi dhalika pernyataan yang disampaikan ini itu membuat orang yang mendengarnya bertanya-tanya kok gitu sih kok gitu sih orang yang tidak faham orang yang tidak paham akan menyangka bahwa yang dimaksud bahwa sholat itu menjadi beban jadi segera sholat aja biar selesai nah, ternyata tidak seperti itu yang dimaukan fakohal kata sahabat dari uh, kabilah huzahah itu semigtu rasulullah saw majkul ya bilal akimis salah arih nabihah kata sahabat dari huzahah itu saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menyampaikan kepada sahabat Bilal ketika waktu sholat sudah masuk kata Nabi ya Bilal he Bilal akines sholat tegakkan sholat maksudnya segera kumandangkan adzan arif Nabiha tenangkan dan istirahatkan kami dengan sholat di dalam syarah Sunan Abi Dawud Yaitu Aunul Ma'bud Disebutkan Keterangan di dalam An-Nihaya Bahawa ada Dua uh, Penafsiran Untuk sabda Nabi Muhammad alaihi salat wasalam ini Yang pertama adalah Nas tarihu Biada'iha min syughlil Kalbi biha Ketika waktu sholat sudah tiba Segera laksanakan segera laksanakan supaya apa supaya nggak nggak ke, kepikiran sholat karena kita sudah melaksanakan dan menjalankan kewajiban kalau kewa, kewajiban sudah dilaksanakan kan kita tenang kan begitu ya ya sama lah dengan urusan urusan yang lain yang sifatnya wajib kalau sudah kita kerjakan kita sudah tunaikan pikiran tenang ya kan hati juga tenang tapi kalau kewajiban itu belum kita tunaikan kepikiran terus sama juga dengan sholat sholat adalah kewajiban ketika kita segera melaksanakan sholat dan selesai melaksanakan sholat Tenang, sudah, sudah selesai kewajibannya Itu penafsiran yang pertama Penafsiran yang kedua Maksudnya Kan ashtigaluhu bis salati rahatun lahu Penafsiran yang kedua bahwa Melaksanakan sholat Melaksanakan sholat Itu mengistirahatkan ya, Mengistirahatkan Mengistirahatkan pikiran badan Fa'innahu Karena ia udh minal amal di taaban. Karena Nabi Muhammad SAW menilai aktivitas-aktivitas dunia itu melelahkan. Terima. Aktivitas-aktivitas dunia itu melelahkan, membuat capek, menguras tenaga. Maka perlu diistirahatkan. Cara mengistirahatkannya bagaimana? Dengan sholat Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fakana yastarihu Bissalati lima fiha Min munajatillahi ta'ala Maka Nabi Muhammad alaihi salatu Assalam itu kalau sholat Bisa dan mampu Menemukan ketenangan yang luar biasa Karena sholat itu Adalah Wujud bermunajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Penafsiran yang kedua ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang lain kata Nabi salallahu alaihi wassalam waju'ilat kurratu aini fis salat kesenangan dan kesejukanku itu ditetapkan di dalam salat ditetapkan di dalam salat nah, ini penting kita garis bawahi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah penting kita garis bawahi bahwa Ibadah itu tidak memberatkan Kalau dijalankan sesuai dengan aturan Yang namanya ibadah itu tidak melelahkan Asalkan sesuai aturan Kalau kita menjalankan sesuatu Dalam rangkaian ibadah Kemudian apa, merasakan berat, susah berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita harus dicari ditemukan mana letak kesalahan itu untuk kemudian apa? kita luruskan untuk kemudian kita luruskan ikhwatifillah rahimani wa rahimahumullah Nabi Muhammad Tanihi tadi sudah tegas mengatakan ya bila al-qimis salat Arif Nabiha bilal, karena dalam riwayat yang lain ada tambahan bahawa waktu itu Nabi Muhammad a.s sedang sibuk, justru meminta sahabat Bilal, segera apa tegakkan solat, karena sahabat Bilal adalah muadzin Nabi saw. Arif Nabiha, tolong istirahatkan kami dari kesibukan kesibukan duniawi ini dengan solat, karena otomatis ketika solat itu sudah ditegakkan kegiatan-kegiatan duniawi kan akhirnya depending diputus nah, maka yang tidak apa tidak tidak dibenarkan ketika sholat itu dimasukkan dalam kategori kegiatan dan agenda yang apa eh, kegiatan dan agenda yang memberatkan itu tidak benar karena berbeda dengan tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apapun itu bukan cuma sholat tapi ibadah apapun itu yang puasa yang sholat yang ibadah dalam bentuk harta seperti infak sedekah zakat berbakti kepada orang tua berbuat baik kepada tetangga ya. mendidik anak-anak sendiri karena anak-anak itu adalah anak-anak kita, bukan anak-anaknya Ustaz iya gak? Ya, anak-anak itu siapa? anak-anaknya kita atau anak-anaknya Ustaz sama anak-anaknya pengajar? anak-anaknya kita bukan anak-anaknya pengajar, bukan kemudian, ah udah dititipin di setu terima jadi aja emang londri? titip pagi, jam minum sore udah bersih, tinggal bayar. Ini bukan bisnis, ini dakwah, ini ibadah. Seorang ibu juga begitu, mempersiapkan anak-anaknya berangkat, ya, karena suami sebagai ayah dari anak-anak harus bekerja mencari nafkah. Ya pekerjaan berat, harus bersih-bersih rumah, merawat ini dan itu harus ngecek PR anak-anak lagi kemudian lihat tugas-tugas anaknya udah dikerjakan belum disesuaikan buku-buku yang akan dibawa sesuai dengan jadwal hari itu apa enggak dicek lagi hafalannya udah nak ayo dibaca lagi Umi yang dengerin gantian kamu satu ayat Umi satu ayat itu berat memang berat. demikian juga apa namanya bagaimana kita harus mendakwahi keluarga atau dakwah itu secara umum kegiatan-kegiatan dakwah ketika kita merasakan berat, susah sekali lagi ada sesuatu yang salah pada diri kita nah dari sekian banyak kemungkinan apa yang salah pada diri kita sebenarnya yang paling susah itu adalah uh, melawan diri sendiri yang paling susah itu adalah melawan diri sendiri bukan orang lain bukan faktor di luar tapi ada pada diri sendiri kaitannya apa kaitannya tentang apa ketulusan dan keinginan untuk mendapatkan riba semata-mata dari Allah Subhanahu itu yang menjadi masalah paling berat Buat kita semua tanpa terkecuali Keikhlasan Saya lagi kembali nah, Kalau kita apa, Diberi kesempatan beribadah Pada beberapa Contoh yang kita sebutkan tadi Lalu Merasakan berat dan susah Itu berarti kan ada yang salah pada diri kita Karena pada dasarnya Agama itu mudah Syariat Islam itu mudah kalau kita merasa berat bukan syariatnya tapi pada kita. Nah, harus dicari tahu, harus ditemukan salahnya apa nih? Harus kita lurusin, mesti kita benerin. Dan nah, dari sekian banyak kemungkinan-kemungkinan kemungkinan-kemungkinan, yang paling berat dan paling besar kemungkinan itu adalah poin keikhlasan. Karena ketika keikhlasan itu sudah lahir terjaga maka hal-hal yang lain akan jauh lebih mudah relatif lebih ringan nah, relatif lebih lebih ringan bagaimana kita bisa membangun sebuah keyakinan bahwa dalam melaksanakan ibadah ini yang kita cari dan yang kita inginkan adalah semata-mata ridho dari Allah subhanahu wa taala Bukan yang lain Bukan pujian Bukan sanjungan Bukan itu semua Tetapi yang dicari Adalah riba Dari Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan di dalam kitab Uyunul Akhbar Di dalam kitab Uyunul Akhbar Karya Ibnu Qutaibah, Rahimahullah ta'ala Tentang salah seorang Panglima perang di dalam Islam yang bernama Maslamah bin Abdul Malik rahimahullah. Itu seorang panglima besar, masih di zaman tabiin atau tabi tabiin. Artinya masih di awal-awal Islam lah. Maslamah bin Abdul Malik seorang panglima besar. Waktu itu pasukan Maslamah bin Abdul Malik sedang berjuang menaklukkan benteng eh, yang cukup besar milik Romawi. Itu sudah dikepung sekian waktu berusaha ditembus tapi selalu gagal. Kenapa? Karena tembok yang mengelilingi benteng tersebut sangat tinggi sekali. Tinggi, sehingga sulit ditembus. Kerugian malah dialami oleh kaum muslimin. Karena posisi musuh diuntungkan. Sampai ada sebagian prajurit muslim yang mengambil langkah apa luar biasa dilemparkan dari bawah ke atas jadi bukan pakai tangga tapi dilemparkan ke atas tetap saja gagal sampai suatu malam atas inisiatif sendiri ada seorang prajurit muslim di tengah kegelapan itu mengendap-endap mendekati pintu benteng tersebut jadi pelan pelan senyap Prajurit muslim tadi itu membuat lobang yang bisa dimasukin satu orang. Dan lobang bukan berdiri gini nggak, cukup lobang ini. Yang penting badan bisa masuk dan terus jatuh selesai. Semalam itu pelan-pelan biar nggak ketahuan musuh kan bentengnya tinggi, temboknya. Sampai akhir malam berhasil dia, berhasil. Membuat rubang yang cukup untuk satu badan. Kembali di perkemahan kaum muslimin. Entah seperti apa teknisnya, tidak disebutkan waktu itu. Tapi pada hari esoknya ketika Maslamah bin Abdul Malik rahimahullah ta'ala mempersiapkan pasukan untuk kembali menyerang benteng Romawi itu. Ternyata si prajurit yang tadi malam itu segera mengarah ke pintu bentengnya. Pasukan musuh kan di dalam benteng. Caranya ya, ada yang pakai tangga, ada yang pakai tali. Ya seperti disebutkan dalam sejarah-sejarah itu. Tapi prajurit tadi langsung menuju pintu benteng. Dia masuk di situ, diikuti yang lain. Akhirnya, kemudian sambil bertakbir, oh, oh bagus banget. Pasukan musuh kaget kok ada suara takbir dari tengah-tengah benteng, dari bagian bawah. Mereka yang sudah masuk berhasil membuka Pintu gerbang Akhirnya pasukan kausin masuk Singkat cerita benteng Romawi itu Berhasil ditaklukan Selesai ditaklukan Maslamah bin Abdul Malik Rahimahullah ta'ala Berpidato di hadapan prajurit-prajuritnya. Kata Maslamah bin Abdul Malik Rahimahullah ta'ala Siapa yang membuat Ide Membuat lubang Harap maju ke depan Akan saya beri hadiah Diumumkan Ditunggu lama Gak ada yang maju Diulangi lagi Tetap gak ada yang maju Dan Hari kedua Diulangi lagi oleh Mas Lamah bin Abdul Malik Kemarin yang Punya ide buat lubang di Gerbang musuh, silakan maju ke depan, akan saya kasih hadiah. Gak ada yang maju juga. Hari yang ketiga, Maslamah bin Abdul Malik bersumpah menyebut nama Allah. Uksimubillah di hadapan prajurit-prajuritnya ini. Sekarang saya bersumpah menyebut nama Allah, sudahhulatallah, yang membuat lubang di gerbang musuh harus menemui saya waktunya terserah dia siang, malam, pagi, sore temui saya kapanpun, dimanapun silahkan, gak harus di depan orang malamnya ada orang datang pakai penutup wajah masuk ke kemahnya Maslamah bin Amdun Balik artinya ruangannya Maslamah bin Amdun Malik. Kata Maslamah bin Abdul Malik, Anta sahibun naqabi, Kamu ya? Yang buat lubang itu. Gak dijawab iya atau tidak. Tapi, Orang itu mengatakan, Yang membuat lubang itu, Ingin membantu Anda, Supaya terbebas dari sumpah yang sudah Anda ucapkan. Kan begitu, Artinya kalau ada orang, meminta kita melakukan sesuatu dan dia bersumpah menyebut nama Allah sebisa mungkin kita penuhi ya tentu dengan syarat itu bukan sesuatu yang haram ya. jangan ditolak kalau dia sudah mengatakan saya bersumpah menyebut nama Allah ini kamu harus makan siang di rumah saya ya udah kenapa karena dia sudah sudah bersumpah menyebut nama Allah sementara kita kenyang nih hmm. berusan makan kalau lapar mah kalau bisa diundang tiap hari tiap hari ya tidak pengennya ini udah kenyang terus pengen istirahat capek kok diundang makan siang lain kali aja ya jangan ayolah anak udah kenyang was saya bersumpah ini bunuh demi Allah pokoknya harus makan siang ya udah kita bantu dia supaya sumpahnya terlaksana Nah orang tadi menyampaikan kepada Mas Lamang bin Abdul Malik bahwa orang yang membuat lubang akan membantu anda bebas dari sumpah tapi orang itu mengajukan tiga syarat apa syaratnya? yang pertama jangan tanya namanya kedua jangan lihat wajahnya tiga jangan paksa dia menerima hadiah ya ya syaratnya saya penuhi siapa orang itu? saya sendiri langsung pergi tadi kan belum bilang ya atau tidak belum bilang saya atau siapa kan ya enggak? Dalam alur cerita ditanya, kamu ya yang buat? Enggak, tapi Orang yang Ingin membantu anda bebas dari sumpah Ternyata apa? Siapa orangnya? Ya dia sendiri yang datang, syaratnya Tiga dipenuhi kok, jangan tanya namanya Jangan minta Tunjukkan wajahnya, dan jangan Paksa dia menerima nah, dia Langsung pergi, dikejar Hilang Malam Memang sengaja hilang, bukan action Karena itu bukan Bukan, bukan Bukan udah mau belok mundur sedikit Lari lagi enggak. Memang sengaja Biar gak ketahuan Biar gak ketahuan Malam itu Maslamah bin Abdul Malik Sebagai panglima Menangis Sambil membaca Firman Allah subhanahu wa ta'ala Minal mu'minin rijalun Sodakuma ahadullah alaih Faminhum man qadhu nahbahu Wa minhum man yantadhir Wa ma baddalu taddila Surat al -Ahzab. Ayat ini menggambarkan tentang Ada di antara hamba-hamba Allah minal mu'minin Rijalun Orang-orang yang Sodaku wa Mereka betul-betul menepati janji Cucur memang Bahwa apa yang mereka lakukan Semua yang diperbuat Hanyalah untuk Allah SWT Bukan untuk siapa-siapa Bukan untuk apa-apa Bukan untuk apa-apa Menangis itu Maslamah bin Abdul Malik Sejak saat itu setiap kali sujud, Maslamah bin Abdul Malik berdoa, Allahumma shurri maasahibin nakalni, ya Allah, di padang mahsyar nanti gabungkan saya, kumpulkan saya dengan orang yang sudah membuat korban tadi. Berterasa sangat baik karena orang tersebut ternyata betul betul ingin menjaga ibadahnya, ikhlas karena Allah sudah bertakar. Sehingga orang yang seperti ini tidak ada sesuatu yang berat. Karena yang dilakukan itu ibadah, sementara yang diharapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mengikhlaskan niat. Sangat terbalik. Sangat terbalik dengan kondisi dan keadaan orang-orang yang tidak memahami konsep ikhlas. Ya. Kalau tadi kan jangan tanya namanya. Ya. Kalau sekarang mah kalau bisa namanya yang diviralkan. Iya kan? Namanya diviralkan, ditulis sana, tulis sini, pakai baliho, iya kan? Pakai spanduk, pakai kartu nama, iya kan? Terus pakai apalagi Yang penting namanya terkenal. Iya kan? Semua media sosial dia punya, yang Facebooknya ada yang apa Instagramnya ada, yang lainnya ada, yang Twitternya ada, yang itu kayaknya yang sering ya, ada semua. Tulisannya, gede, follow me, itu katanya, follow me, ikuti media sosial milik saya ini. Malah namanya yang di Tampilkan Tidak ikut Tidak terlibat Tapi inginnya Nama dia juga disebut Padahal ikut aja enggak oh, Saya itu Saya Padahal gak ikut Yang kedua tadi permintaannya Jangan tunjukkan wajahnya Jangan paksa dia menunjukkan wajahnya Kalau sekarang mangga action dimana-mana Iya kan dengan berbagai pose dan berbagai mode. yang ketiga jangan paksa dia nerima hadiah. kalau sekarang berebut hadiah, berebut apresiasi, berebut bonus, berebut ini, wa sholloh di hadapan atasannya pokoknya dia sebisa mungkin yang paling hebat, yang paling rajin, yang paling ini. jadi kalau dapat bonus dia yang nomor satu. bahkan kalau bisa ngemis bonus ngemis bonus juga dia. falahuwa walakawta ila billah yang paling menyedihkan adalah ketika berdakwah itu sudah bersentuhan dengan hal-hal seperti ini sehingga popularitas itu menyilaukan popularitas itu membuatnya lalai dan terlena sehingga dalam berdakwah dia bangga Ketika akun Instagramnya, Followernya sampai jutaan. Padahal, Yang dia dakwahkan katanya Quran dan Sunnah. Dan itu. Contoh tuh sekarang. Ustadz-ustadz Roja. Hmm, hampir semuanya punya Instagram. Yang keren-keren itu. Ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Enggak. Terus, Apa namanya? Pasang status, Foto, Gini. Gini. Ada yang sampai renang aja di renang renang itu di apa? di share apa hubungannya sama dakwah bos hubungannya sama ada ada nggak yang share renang itu sambil nyelam Badrussalam ini ya nyelam biur gitu oh, ngopi Betul gak saudara? Ya, betul. Contoh lah biar mengena Kalau gak dikasih contoh kadang-kadang kita bingung Maksudnya apa ya gitu. Ya maksudnya tadi contohnya ya, Itu ya Mohon maaf aja Sangat berbeda sekali dengan Ulama-ulama kita di zaman dahulu Mereka ulama-ulama kita justru Berusaha menghindar dari popularitas Malah tidak suka Kalau punya banyak pengikut itu malah khawatir. gitu punya pengikut, itu khawatir dan takut punya fans ya, punya, apa namanya e, terjemah fans itu apa ya penggemar ya, penggemar fanatik itu, itu malah takut kenapa? sekali dia berbuat salah diikuti oleh sekian banyak orang dia nanggung nanggung dia, karena dia yang kasih contoh kan itu dia yang kasih contoh takut sekian ya, itu ulama-ulama kita bukannya malah ngebanggain gitu followernya udah dua juta ini pengikutnya udah sekian banyak nih yang ngasih komen 30.000 puluh ribu sekian kan, wah Ustad cakep sekali beli jubahnya di mana wah dan itu mudah-mudahan suami saya seperti Ustad Pasti komentar lagi. Pintu taadut terbuka. Oke. Pengen di taadut sama Ustaznya. Beda. Beda dengan para ulama. Ulama Islam yang sesungguhnya. Jadi ketika kita. Melihat. Dan menyaksikan. Orang-orang yang berda'wah. Ya, menggunakan cara-cara seperti ini. Itu berarti sudah berbeda dengan ulama-ulama Islam ulama-ulama salaf kita lihat ya, ya. orang tadi yang kita pun tak tahu namanya siapa dan siapa dia itu punya peran besar untuk kemenangan kampus ini ya? ya gak? Uh, berkali-kali diserang diserang diserang diserang gak bisa sebab kemenangan sebagai sebab itu tadi buat lubang masuk kemudian pintu apa kunci gerbangnya dibuka kamu semua masuk Hai tapi namanya dikenal aja nggak mau wajahnya diketahui tidak ingin apalagi berharap hadiah udah ditawarin loh kalau sekarang mah apa Hai <tuh> eh KL kenaikan pakat luar biasa KPLB itu langsung naik satu klik itu udah. Kalau enggak disekolahin. Dikasih rumah, dikasih ini dan segala macam. Bahkan ngaku-ngaku. Wah itu kan saya juga ikut terlibat itu. Dan saya juga punya andil Saya ikut bagian ini. saya Loh kok kamu dapat Aku enggak. Enggak adir nih. Protes. Demo. Maki-maki. Pemandan -maki, sama atasannya di belakang. Kalau pas ada atasan. Iya pak. Atasannya udah lewat masuk kok. Hmm. Nafik seperti ini. Secara amali ya di depan atasan iyalah, iya. Iya selamat. Udah masuk kantornya. Hmm. Mungkin kayak apa atasan enggak tahu terima kasih sama. Lalu buka lagi. Kenapa? Enggak, Pak. Masyaallah. Nah, Jadi orang yang tidak mau belajar tentang konsep keikhlasan itu pasti Hidupnya sempit pak Orang yang tidak mau belajar tentang Konsep keikhlasan Dan ajaran ikhlas dalam agama kita Itu akhirnya hidupnya sempit Hidupnya cuma dongkol aja, Hidupnya cuma jengkel Terus aja Kenapa? Karena yang dia cari itu materi Yang dia cari itu label-label duniawi Yang dia kejar itu ternyata apa? Hal-hal yang melekat Secara materi ketika hal-hal itu tidak dia dapatkan kecewa, ya. mengundurkan diri dari perusahaan, ya kan. akhirnya pecah kongsi buat PT sendiri, pindah partai, ya kan. seperti itu terjadi nggak? terjadi akhirnya udah buat bisnis, rumah makan ayam goreng bareng-bareng, ya kan. udah akhirnya cekcak cek, cek. udah kita buat sendiri-sendiri aja jalan. Tapi namanya mirip. Kan itu. Rumah makan ayam goreng Mohtar. Ini yang kita kembangin. Udah sampai di mana-mana outletnya ini. Akhirnya karena kita ribut segala macam. Wah, pembagiannya nggak adil kamu gini gini. Kamu kalau pergi kamu nanggung ke lagu nggak nyumbang. Sudah kita jelasin sendiri ya udah. Tapi kita bagi dong kan kita. Ya udah bagi. Kan itu. Akhirnya ini yang punya nama ini ingat saya. Rumah makan ayam goreng Mohtar. Ya udah saya juga buat sendiri. Rumah makan ayam goreng Mohtar atau muhtar A-nya 2 muhtar. Karena terlanjur udah punya branding muhtar nih. Rumah makannya loh, ayam gorengnya. Tapi saya enggak punya rumah makan loh ya. Mengasih contoh nama yang lain kan enggak enak nanti ada yang tersinggung gitu loh. Akhirnya susah konsi. Itu dunia. Ketika tidak diiringi dengan ajaran-ajaran keikhlasan, yang muncul adalah konflik, kekecewaan sakit hati, dongkol, jengkel, kesel, kesal, isinya cuma itu aja, benci, benci, benci, benci, benci. orang tadi los, los, tengah, begitu. cerita yang lain, <tuh> yang menceritakan kepada kita adalah Muhammad Ibn Munqidir, bon rahimahumullah taala kata Muhammad Ibn Munkadir disebutkan dalam sifatul Sofwah Judit 2 halaman 190-192 Hai kata Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah kalat li syariatun fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajri su'usalli ilaiha billaylih jadi kata Muhammad Ibn Munkadir beliau tinggal dan menetap di kota Madinah di Masjid Nabawi itu ada satu tiang yang biasa saya pakai untuk sutra ketika sholat sholat malam ya, karena mesin nabawi kan ada beberapa tiang ya zaman dulu jadi yang namanya kebiasaan sih boleh-boleh aja seperti kita kalau sholat jamaah ya biasanya di sana sana terus kita sini di sini terus kadang-kadang kalau kita nyari apa teman simpulan mana di masjid bagaimana duduknya biasanya ya oh bagaimana kalau taklim juga gitu kan gitu ya enggak antum biasanya di mana di sini ya kan? biar sambil nguri ya kan. Ya. Jadi kalau nyari pung cerbun ya. Tadi yang ngirim hadiah buat ana pagi. Jangan ana minum. Bisa kalah. Jadi, jadi nyari siapa? Wah, udah ketemu. Dan Muhammad bin Muhammad ulama kita. Mengatakan kana tlisariyatun fi masjidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajrisu usalli ilaiha billahi. Jadi ada satu tiang di Masjid Nabawi yang biasa saya pakai duduk bersandar atau untuk keperluan sholat. Fakhoroah al ahlul Madinah sanatan. Suatu saat hampir setahun itu uh, wilayah Madinah kemarau panjang ya. Fakhoroju yastaskuna falam jiskawu. Penduduk kota Madinah kemudian melaksanakan sholat istisqa tapi hujan belum turun juga. Malam maka naminallah di salat itu isya alakhirah di masjid Rasulullah SAW. Ketika malam salat isya, ya, saya juga solat di masjid Nabawi. Selesai solat tumbjitu fata sanatu inasariati. Selesai solat isya, jamah pulang beliau tetap menunggu di situ bersandar di tiang yang biasa dipakai sampai agak malam. Ia ya, dicir berdoa mungkin. Fajaa rajulun aswat ta'luhu sufratun mutazirum dikisain. Wala roka'batih kisah untas ro minum. Ketika sudah mulai sepi, ada orang kulitnya hitam masuk. Ia ya, agak kekuning-kuningan katanya. Ada sedikit kuning. Entah apa ini maksud? Yang jelas kulit dasarnya hitam. Pakai dua lembar kain sebagai pakean. Fataqadma ila sariyyatilatibaini wabainya jai wa kuntu khafah ternyata orang tadi tanpa melihat dan mengetahui keberadaan Muhammad binul munkadir rahimuallahu ta'ala kemudian masuk sholat di tiang lain sementara saya ada di belakangnya fakal mafasollah rakataini summa jalasa orang itu sholat dua rakaat selesai sholat dua rakaat terdengar walaupun lirih karena sepi ya sudah malam juga Orang itu mengatakan, "Ai Rabbi, kharaja ahlu haramina bik yastaskuna taskihim, fa lam tasqihim fa lama saqayta hum." Orang tadi berdoa, "Ya Allah, penduduk tanah suci Nabi-Mu ini mereka meminta hujan kepadamu Tapi hujan belum Engkau turunkan. Maka saya bersumpah Kepadamu ya Allah, tolong" Turunkan hujan untuk mereka. Jadi berdoa supaya hujan itu turun. Kalau betul munkadir, kata ibtul munkadir. Fakul itu ketika saya dengar orang itu berdoa demikian. Saya bilang dalam hati majnun. Apa artinya majnun? Ini orang ini enggak waras. Karena enggak menyangka. Tidak menyangka. Ini majnun. Orang ini enggak waras ini. Nah, masa doanya seperti itu ya, pakai sumpah lagi. Fa'anakuximu alik, saya bersumpah kepadamu ya Allah, turunkan hujan buat mereka. Kata ibnu Mukaddi dalam hati saya bilang gila orang ini. Kata ibnu Mukaddi terus lanjutnya, Fama wala'ayyadahu hatta semigdurra'adhu majaaatis sama bi Shay'in min matari. Tangannya belum turun dari doa. Saya sudah mendengar suara petir. Duah. Belum turun nih. Duah. Tidak berapa lama kemudian hujan turun. Hujan. Ahammanir rujua ila ahli. Sebelumnya saya langsung ingin pulang aja ke rumah. Karena masih gerimis, dak dak gerimis. Falamma sami'al matara hamidallaha bi mahamidan lim asma' bi Tapi ketika mau pulang masih penasaran ternyata orang tadi setelah hujan turun langsung mengucapkan puji-pujian tahmid untuk Allah Subhanahu Wa Taala asma bimithli hakat tidak pernah saya mendengar puji-pujian setinggi itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala sampai orang itu mengatakan waman anahai itu stajab dalih saya itu siapa ya Allah engkau kabulkan doaku setelah itu orang itu setelah itu orang tersebut kemudian pergi kemudian saya ulangi kembali setelah itu orang tersebut kemudian melanjutkan sholatnya kemudian sholat subuh selesai sholat subuh cari tempat bergabung dengan kaum muslimin selesai sholat subuh dia kemudian segera keluar dari masjid. Saya ikutin dia dari belakang. Fakharajyar fauthau bahwa yahudul ma. Dia keluar sambil apa? Menyingsinkan pakaiannya, melewati genangan-genangan air karena hujannya deras. Saya ikuti dari belakang. Falam adri ainazhar. Tapi saya kehilangan jejaknya. Kemana dia pergi? Malam yang kedua, karena penasaran. Saya tetap seperti posisi yang sebelumnya. Nah, ternyata orang berkulit hitam itu datang lagi di tempat yang sama. Sampai sholat subuh, selesai sholat subuh diikuti, tapi sekarang ngikutinnya lebih teliti, cermat. Sampai akhirnya tahu, oh tempat tinggalnya di sana. Tempat tinggalnya di sana. Ya, agak siang, agak siang. Muhammad ibnu Munqidir, rahimahullah taala, kemudian mengunjungi rumahnya. Setibanya di sana, ternyata orang tadi punya profesi tukang sol sepatu dan sandal. Tukang sol. Gitu. Falamma raani arafaani ketika orang itu melihat saya, dia langsung bisa mengenali saya. Sambut kedatangan saya, Abu Abdillah, marhaban. Alaka hajatun turidu an a'malalaka khuffan. Selamat datang Abu Abdillah kunyahnya Muhammad Ibn Munkadir ada keperluan apa? saya ingin saya buatkan sepatu buat anda pengrajin sepatu dan Ibn Munkadir mengatakan Astaghfirullahaladzim saya ingin tanya bukankah anda yang berdoa supaya hujan turun malam kemarin lusa tanyanya baik-baik kalau kita mah jawabannya gimana? iya, <tie> tahu aja. Kami padahal saya udah biasa sudah berusaha diam-diam, kok ada yang tahu juga udah berusaha sembunyi-sembunyi eh diberitain juga iya kan itu nggak kan? baru sebelum orang tanya kita udah nyebarin informasi ya kan sebelum orang tanya enggak ah saya tuh saya tuh yang bangun itu saya yang bantu semenya tuh saya yang buat Meja sama kursi buat itu tuh saya. Oh dulu tempat ini perumahan ini masih sepi tapi saya saya saya terus bercakap. Saya judulnya apa sahaja. Saya judulnya. Kalau orang tadi kira-kira gimana? Padahal percakapannya baik-baik ini ya. Muhammad ibu mukadid datang baik-baik, resmi berkunjungnya, cuma lihat oh itu rumahnya. Nunggu siang karena waktu bertamu. Baik-baik. Disambutnya juga baik-baik karena si tukang sol sepatu ini, tukang pembuat sepatu, pengrajin sepatu ini, juga faham siapa Muhammad Ibn Al-Kadir itu, seorang ulama besar. Maka disambut baik-baik, ada kepulauan apa? Ingin buat sepatu atau apa? Dan eh pertanyaannya malah, kamu ya kemarin yang doa minta turun hujannya? Itu faswad dawajuh wa sahabi wa qala ibnul munkadir ma tawadak wa ghabibah. Ternyata orang itu marahnya luar biasa. Emosi dia. Ya. Sambil sudah enggak nyebut ulama, ustaz, imam, syekh itu enggak lagi. Langsung nyebut Ibnu Al-Munkadir. Eh, anaknya Munkadir. Apa-apaan kamu ini? Gitulah, rada lebih intonasinya gitu. Apa-apaan kamu ini? Nanya-nanya seperti itu. Apa urusanmu? Gitulah marah. Tay fa faraqtu wallahi minhu wa qultu akhruju min indil. Karena marah Akhirnya sudah saya harus cepat-cepat pergi nih. Kata Muhammad Ibn Qadir. Wallahi demi Allah. Fafaraktu minum. Saya harus pergi. Wa Wakultu saya bilang dalam diri saya sendiri. Akhrujumin indilan sekarang saya harus pulang ini. Malam berikutnya. Yang ketiga. Muhammad Ibn Qadir rahmatullahi ta'ala. Kembali di Masjid Nabawi seperti biasa. Ibadah dan seterusnya. Ditunggu-tunggu orang hitam tukang pembuat sepatu dan tukang sol ini ya, pengrajin sepatu tidak <coughs> datang-datang sampai subuh tidak datang gitu. saya bilang kata Muhammad Ibn Gadir innalillah ma'sona'atu innalillah salah saya ini falamma asbahtu jalastu fil masjid hatta tola'ati syams setelah solat subuh saya tetap duduk di masjid Nabawi sampai matahari terbit thumma kharajtu hatta ataitu daralatih kana fiha saya kemudian berangkat menuju apa e, rumah yang ditempati oleh orang hitam tadi. Wa idhaba bun baiti maftuhun. Ternyata pintu rumah itu terbuka. Wa idala isafil baiti sya'un. Ternyata di dalam rumah itu udah kosong. Gak ada apa-apa, nggak -apa, ada siapa-siapa. Fakaulah li ahludzar. Kemudian ada tetangganya atau masih keluarga datang apa menghampiri, mengatakan ya abah Abdillah. Maka nabainak awabainak ams Abu Abdullah, kunyaannya Muhammad ibu mengajar. Sebenarnya ada urusan apa sih? Masalah apa kamu dengan apa si tukang sol sepatu itu? Kul saya bilang malu. Emangnya kenapa? Kalau orang-orang yang ada di situ mengatakan, lam laharu jidamin indih ams. Setelah anda keluar dari rumahnya, saat itu juga bas atau fi wasatil bait. Barang-barang termasuk pakaiannya itu dikumpulin jadi satu. Diikat dalam satu buntalan. Thumma lam yad'u fi baytihi jildan wala qaliban illa wadu'ahu fi kisaih. Barang-barang yang bisa dibawa, dibawa. Thumma hamalah hukum dan dia panggul itu. Thumma kharaja, lalu dia pergi. Falam nadri aina zhaab. Kami sendiri tidak tahu kemana orang itu pergi. Kala Muhammad ibn al kata Muhammad ibn al rahimahullah. فَمَا تَرَقْتُ بِالْمَدِينَةِ دَارًا أَعْلَمُهَا إِلَّا طَلَبْتُهُ فِيهَا فَلَمْ أَجِدْهُ رَحِمُهُ اللَّهِ Kata Muhammad Ibn al rahimahullah Di kota Madinah Tiap-tiap rumah saya datang Saya cari orang itu Tapi tidak pernah saya temukan orang tersebut Rahimahullah Hebat nggak orang ini? Hebat. Sama nggak dengan yang tadi di medan pertempuran? Sama Nggak mau dikenal orang tidak mau diketahui amal perbuatan yang dia lakukan. Ini enggak? Iya. Kan? Malah di foto, selfie di belakang Kaabah, iya kan? Sambil tawaf iya. Yeah. Banyak gak gitu? Banyak banget. Puluhan ribu. Banyak banget. S -s Sambil tawaf tuh gini, bukannya doa? Begini doa. Ya gimana guys? Yes. <laughs> Masih muda kan? Muda ya, guys ini. Kapan lo kesini nyusul gue? Kapan nih kapan? Astagfirullah. Ditampak-tampakin, ditunjuk-tunjukin, yes. dikirim sana, dikirim sini. Ya kan? Lagi-lagi yang membuat kita sedih. Dak wah dijadikan seperti itu. Ya. Dak wah Yang dicari, yang dikejar itu follower, popularitas. Ratingnya supaya naik itu seperti apa? Ngejar rating. Yeah. Kalau ratingnya bagus, so, ini berlaku untuk siapa aja, baik yang di televisi televisi umum ataupun televisi televisi yang katanya televisi dakwah, ikan yeah, ratingnya tertinggi nih, kajiannya Ustaz Kiai siapa, Ustaz AA siapa, kan yeah. itu, ratingnya tertinggi, ngejar rating, karena kalau ratingnya tinggi iklannya lebih tinggi nilainya, ikan yeah, biaya promosi pariwara nya, salaf orang-orang soleh di zaman dulu, ketika diketahui oleh orang lain melakukan sesuatu yang luar biasa marah, iya marah, justru kemudian malah menghindar udah jangan sampai tersebar sana sini, ya kan akhirnya memilih pindah rumah, pindah tempat tinggal supaya nggak ketahuan luar biasa. Maka ikhwaltilah rahimah diwarahimahumullah. Nah, kita kembali dan kita hubungkan dengan pembahasan di awal tadi, bahwa yang namanya ibadah itu, yang namanya ibadah itu adalah usaha dan ikhtiar kita untuk mengistirahatkan, mengistirahatkan diri dari apa namanya aktivitas-aktivitas dunia yang melelahkan itu. Kita kalau di kantor, di tempat kerja, di pabrik, tekanan, pressure dari pimpinan dari atasan, ditargetin, ditarget itu. Ditakut-takutin dengan SP1, SP2, ditakut-takutin dengan pindah bagian, ditakut-takutin dengan penalti, ditakut-takutin dengan potong gaji. Itu hidup dalam tekanan. Mari kita istirahatkan diri ini dengan apa? Ibadah. Karena orang kalau sudah beribadah, ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melupakan urusan-urusan duniawi menghadiri Majidis taklim, mengikuti kajian-kajian itu kan salah satu cara ya. berdakwah juga seperti itu ya. terlibat aktif dalam kepanitiaan itu mengistirahatkan diri dari kepenatan-kepenatan duniawi ya. sehingga tidak benar kalau yang namanya ibadah itu memberatkan dan menyulitkan ketika pada saat kita merasa kesulitan, merasa susah dan berat. Bukan ibadahnya yang berat. Tetapi ada masalah pada diri kita. Ada sesuatu yang keliru pada diri kita. Apa masalah-masalah itu? Banyak kemungkinan. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan yang paling besar adalah masalah keikhlasan. Ketika seseorang itu sudah bela mau belajar ikhlas, maka dia akan lebih mudah dalam menjalankan ibadah. Kenapa? Karena yang dia cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hal-hal yang lain, bukan tendensi-tendensi yang sifatnya materi, bukan. Bukan seperti itu. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi. Cerita yang disebutkan Muhammad bin Mulkadir rahimahullah, demikian juga cerita yang terkait dengan Panglima Maslamah bin Abdul Malik Rahimahullah ta'ala Seperti itulah orang-orang soleh di zaman dahulu Mereka melakukan perbuatan-perbuatan besar Tapi Niatnya ikhlas Nasibuhum kadalik Wallahu hasibuhum wa walanuzaki alallahi ahad. Tapi paling tidak mereka sudah menjadi contoh Dan figur buat kita Sehingga tidak benar Dan salah Kalau misalkan berdakwah itu Yang dikejar dan yang dicari adalah Banyaknya massa Banyaknya pengikut Banyaknya follower Banyaknya komen Banyaknya like Banyaknya Apalagi komen, like, terus Dan di eh? Sub eh, Subscribe Kepiting ya Kalau kepiting apa Kepiting Sama, sama pengganti kepiting subscribe kan sub pengganti ya ya subscribe ya kan seneng banget ratingnya naik ujar rating nih ujar rating sampai kemudian hal-hal yang sudah tidak ada kaitannya dengan dakwah ikut di posting juga minum kopi yang renang lah wallahualam yang seneng-seneng di pantai lah lahu wa ala waalaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberi kekuatan buat kita, agar bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah karuniakan untuk kita, kekuatan untuk bisa iflas di dalam beribadah, sehingga ibadah yang dikerjakan pun, akan terasa mudah dan ringan. Wallahu a'lam miso'am, demikian sesi yang pertama ini, akan kita lanjutkan nanti, pada sesi yang kedua. Wallahu'alam, subhanakallahumma wabihamlik, asyadu'allah, ilahi antas, dan firkawatu'lillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.